Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lana nabiyya ba'da wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd fa ya ayuhal ikhwadul kiram jami'an alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul berselatu rahim sekaligus thalabul ilmi menuntut ilmu mengisi rohani kita memberikan hak kepada batin kita, kepada rohani kita agar senantiasa tegar, agar senantiasa sehat sebagaimana tubuh yang akan lunglai, akan merasa letih, akan merasa lemah ketika kita tidak beri asupan makanan maka begitu pula lah Rohani kita begitu jugalah mental kita ketika lupa kita berikan asupan makanan, sehingga begitu mudah merasa lemah, begitu mudah berkeluh kesah ketika masalah menerpa. Hal ini pertanda bahwa mereka butuh asupan dan salah satunya rajin mengikuti majlis talim adalah upaya memberikan hak kepada. Spiritualitas kita atau rohani kita Kali ini Pembahasan kita masih seputar rumah tangga Khususnya rumah tangga seorang muslim Berkaitan dengan usrah, berkaitan dengan keluarga Agar kita bisa menjalani Bagaimana kehidupan berkeluarga Yang diberkahi oleh Allah SWT Sejatinya Berbicara tentang rumah tangga atau keluarga ini Adalah sebagai bagian upaya kita memperkokoh Masyarakat memperkokoh negara ini Sebab begitu, begitu banyak masalah yang terjadi sekitar kita Bermula dari rumah tangga yang rapuh Bermula dari rumah tangga yang rusak Itulah kenapa iblis salah satu visinya, salah satu pekerjaannya dan prestasi terbesarnya berupaya agar merusak rumah tangga seorang muslim. Dari situlah kerusakan muncul. Ya, dari situlah terjadinya anak-anak yang tidak berada dalam asuhan yang benar. Dan berbicara tentang rumah tangga, kita berbicara kali ini tentang adab. Ya adab dalam rumah tangga Islam. Kenapa kita berbicara hal ini? Karena sejatinya Islam itu adinul adab, agama yang mengerusi tentang adab. Ya, sementara di luar Islam agama yang tidak ada adab ya atau boleh dibilang biadab kan gitu. Yang satu beradab, yang satu biadab, artinya tidak ada adab. Hanya Islamlah yang mampu mengajarkan urusan-urusan yang berkaitan dengan adab. Dimulai dari masuk kamar mandi, sampai urusan bernegara, berperang, itu ada adabnya. Jika hal yang berkaitan dari urusan yang kecil dibahas, yang besar dibahas, begitu juga lah urusan rumah tangga. Maka dalam rumah tangga pun ada adab-adabnya ada etika yang harus dipenuhi khususnya relasi antar pasutri. Relasi antar pasutri ini ada adabnya. Sebab permasalahan anak-anak kita sejatinya bermula dari relasi pasutri yang buruk. Hampir berapa hal beberapa kali saya menangani kasus masalah anak bermula dari masalah suami istri yang tidak selesai bertahun-tahun. Bahkan ketika ada seorang pendeta menelpon saya untuk diskusi, ya, masalah anak. Dia fokusnya ke anak aja. Sampai ketika saya tanya bagaimana istri bapak. Ketika tanya istri, dia malah curhat istrinya. Dia cerita panjang istrinya itu sulit diatur, mentang-mentang anak pejabat, gajinya lebih tinggi, begitu seterusnya. Sampai saya ingetin bahwa 48 menit dia ngomong. Tiga menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Jadi dia curhat panjang itu awalnya mengomongin anak. Gimana menurut Pak Benri? Dia pendeta. Saya ketemu di, mulanya di undang oleh Ikatan Hindu Dharma Indonesia untuk masalah toleransi. Udah berapa tahun lama. Jadi membahas tentang masalah kitab suci. Ketika dia tahu saya ini pekerjaannya sebagai konselor maja, dia minta untuk diskusi masalah anak. Ketika berbicara masalah anak itu, dia awalnya ngomongin anaknya. Dia bilang anaknya diusir dari rumahnya. Diusir dari rumahnya karena melanggar aturan. Anaknya sudah dewasa 21 tahun kata dia. Tapi dia setelah saya tanya istrinya, istrinya terus nimbas. Istrinya enggak tahu diri, enggak bisa bersyukur, sering ribut dan sebagainya. Maka dia bertanya heran ketika maksud Bapak apa? Ketika saya tanya itu dia malah bertanya balik. Ya dia bilang saya tanya, jangan-jangan masalah anak bapak bermula dari masalah dengan istri bapak yang tidak bersesai bertahun-tahun. Ya dia diam, diam lama, cukup lama, sampai akhirnya dia mengucapkan kalimat, ya ya ya ya, ya puji Tuhan, kita. Ya. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang menyadarkan saya kalau saya bermasalah dari dulu dengan istri saya. Bermasalah dari dulu dengan istri saya, baru ada yang menyadarkan. Ketika itulah dia baru paham, iya, iya, pantas anak saya tidak mau, tidak betah di rumah. Kami sering ribut. Pantas anak saya sering kali membantah saya. Orang istri saya juga sering membantah. Pantas anak saya juga tidak hormat sama ibunya. Orang saya juga sering kesel sama ibunya. Ya... Setelah itu dia berpikir Bapak benar Saya jadi harus tahu yang harus saya lakukan Ikhwata liman Yang saya sampaikan ini adalah Kisah nyata Artinya banyak di sekitar kita Biasanya curhat ke saya awalnya anak tuh Oh anak saya gini ustad Gini-gini Pas disuruh datang suami istri Istri baru cerita suami langsung motong Gak begitu lagi Kan itu langsung istri suami cerita gitu tapi begitu Pak ini cerita ribut. Akhirnya saya bilang, boleh enggak sebenarnya ini ada kalian konseling dulu kayak Bapak dan Ibu konseling dulu. Karena anak itu dapat akses dari relasi pasutri. Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau hubungan pasutri insyaallah harmonis, maka sedikit banyak itulah persembahan terbaik dalam mengasuh anak. Ya. Disinilah mengapa, salah satu supaya memperkuat, memperkokoh pemahaman kita dalam mengasuh anak Bagaimana juga berbuat berhubungan baik dengan pasangan kita Yaitu menegakkan adab Ya, menegakkan adab Ikhwat al Allah mengingatkan masalah adab ini mengesalah relasi pasutri ini dengan kalimat yang sederhana Allah katakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf ya. Oleh ingatkan maka pergaulilah mereka ya, pasangan kalian <coughs> secara ma'ruf. Secara patut. Kata ma'ruf di sini dijelaskan oleh beberapa ulama, ma'ruf itu maknanya dua. Pertama dia baik dari sisi syariat. Ma'ruf berarti baik dari sisi syariat. Yang kedua, ma'ruf itu bermuara kata juga dan kata uruf. Uruf itu artinya adat, budaya, etika, tata kerama. Sehingga ma'ruf pun dimaknai juga artinya sesuai juga baik menurut pandangan adat. Menurut pandangan budaya. Selama, nah ini catatannya, selama budaya dan adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Allah memberikan pengertian bahwa hubungan pasutri itu dengan kalimat ma'ruf. Artinya bukan sekadar berfikir syariatnya, tapi juga pelajari bagaimana adat di situ memuliakan perempuan. Memuliakan pasangan. Maka saya selalu ingatkan bahwa Allah memberikan pelajaran tentang masalah makan, itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan... Hub Masalahnya berhubungan dengan e, muamalah. Kalau makan itu kan disebutkan kulumimma fil ardi halalan toyiban. Makanlah dari apa-apa yang di muka bumi ini halal dan toyib. Ada dua unsur di sini. Halal, toyib. Halal itu maknanya artinya sesuai dengan perintah Allah syariat. ya Tidak ada larangannya ya, tidak melanggar larangannya. Sementara toyib berkaitan dengan fungsi kemanfaatannya, ya dia bercocok dengan tubuh supaya tidak terjadi penyakit. Maka berbicara tentang makanan jangan mikirin halalnya aja. Kalau halalnya doang tanpa memperhatikan toyib, apa yang terjadi penyakitan? Makan mie instan, kalau ditanya, ya insya Allah halal, ya, ya, insya Allah halal. Tapi sering makan mi instan. Lama-lama tidak toib. Apa yang terjadi? Tubuh sakit. Tiba-tiba kena kanker. Nah, begitu juga hubungan dengan manusia. muamalah Kalimat ma'ruf ini kalau kita terjemahkan mirip dengan perintah Allah dalam makan. Yaitu halal dan toib. Apa yang ingin sampaikan? Jangan mikirin halalnya aja. Apa yang maksud toib dalam relasi pasutri? Tapi itu juga menjaga... Hubungan, etika, perasaan pasangan. Kalau mikirin halalnya doang, contoh. Istri lagi capek banget. Habis kerja tiba-tiba, suami maksa berhubungan intim. Kalau secara logika, pertanyaannya halal gak? Halal. Tapi tidak, toyip. Ya tidak, toyip. Istri punya uang, hak hartanya dia. Sementara suami tagihan banyak, istri enak-enakan belanja. Terus pulang gitu nenteng nunjukin hasil belanjaannya. Padahal suami lagi banyak tagihannya. Kalau ditanya halal gak dia menggunakan hartanya? Halal. Tapi tidak, toyi. Suami, contohnya sederhana aja. Chattingan sama perempuan. Pembicaraannya normal-normal lah, aja. Tapi lama ketawa ketiwi kalau ditanya pembicaraannya juga gak ada yang ngaco-ngaco halal gak? halal tapi tidak toib dampaknya apa kalau tidak toib tadi? jadi penyakit maka betapa banyak rumah tangga itu mikirin halalnya doang Ya, aku tuh gak macem-macem iya, tapi gak jaga perasaan pasangan gak jaga budayanya gak jaga etikanya apa yang terjadi lama-lama jadi penyakit, akhirnya udah males ngobrol, bahasa tubuhnya udah nggak nyaman. Yang pernah saya sampaikan kelihatan dari tatapan matanya, ya jika tidur sudah berbalas punggung, mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Ya. Ini, jadi kalau istri nggak berani menatap itu bukan berarti berarti solehah godul basor menudukan pandangan enggak mungkin sama suami menudukan pandangan di depan suami mata harus jelalatan. Tandanya jelas. Karena kalau hati terluka kata anak muda sekarang sakitnya di mari-mari, di sini-sini. Maka mata pun malas memandang. Ya, malas. Ya. Makanya saya pernah ingatkan cerita pasangan itu yang Istrinya merasa biasa aja Tapi ketika saya suruh berpandang-pandang Ah ibu pandang semata suami Apa sih Pak Ustadz ah, Kayak ABG aja Enggak, coba pandang Wah Pak Ustadz ngerjain saya mulu bu Enggak ngerjain Bener Akhirnya Dibilang Enggak mau, enggak mau Akhirnya saya suruh suaminya pulang Eh bukan pulang, keluar sebentar di kamar Di ruangan konsultasi Saya tanya sama istrinya Ibu berapa tahun menanggung kecewa sama suami Enggak ada, Pak Ustaz sumpah. Sampai bilang sumpah. Akhirnya saya gebrak meja aja boleh. Ibu, saya bilang, Ibu mau nanggu mau masalah ibu selesai, saya mau tanggung kecewa seumur hidup. Saya enggak jamin, saya enggak tanggung lagi. Saya tahu dari mata ibu. Akhirnya ada cerita, tiga tahun dia menanggung kecewa, dicuriga suaminya kembali kepada, kebetulan ini istri kedua, yang istri pertama sudah cerai. Jadi dia curiga suaminya kembali kepada istri pertama. Makanya test-test pertama itu kalau ingin mengetahui hubungan kita baik sama pasangan tatap-tatapan Satu menit saja Jadi kalau ada salah satu bilang waaah persih ah gitu Itu tanda lukanya makin dalam Ya habis ini mau dites Yang jomblo tatap tiang listrik aja masih apa lagi mau ditatap Hehehe Iya Iya udah, masih apa lagi ya udah ATM udah bersama dia masih mandiri aja. <lossf 000> <K> <s Locketi> <window> <swank> <,ended> <laughs> apa pe ya? mandiri syariah ini <Sud Kraft laundry> jadi iklan nggak ya? Oke okay. <lk insulation> konteksnya adalah makruh. Disinilah kadang kita tidak melihat hal ini. Maka ketika kita misalnya memberikan bunga, bilang emang Rasul enggak, memang enggak ada caranya. Ketika kita memanggil, memang enggak tapi etikanya begitu. Etikanya begitu, ma'ruf. Ya, budayanya begitu. Budayanya misalnya mengucapkan hari lahir dalam pengertian, bukan itu. Mungkin ada yang bertambah, oh itu berarti kita mengikuti budaya budayanya. Tidak. Kita tidak melihat itu, tapi memberikan kesenangan. Sebab apa kata Rasul, أَحَبُلْ أَعْمَالِ لَوْلَهُ تُدْخِلُوا سُرُورُ بِفْرِكَلْ بِمُسْلِمِ Amalan terbaik Insya Allah adalah memasukkan kesenangan ke hati seorang muslim, ke seorang muslim saja masukkan kesenangan itu amalan terbaik, apalagi pada pasangan, apalagi pada pasangan. Makanya kenapa ya, kalau misalnya istri katakanlah milat atau pasangan milat maka berikan terbaik kejutan surprise, bukan dalam kapasitasnya kita merayakan tahunnya, tapi masukkan kesenangannya, memberikan rasa senang pada dia ya pas istri ulang tahun atau misalnya apa um, apa ulang tahun pernikahan ya tanpa bermaksud merayakan ulang tahun pernikahan tapi berikan kegembiraan berikan kejutan ya misalnya yang pernah saya lakukan sama istri itu, itu nyusun uang 100 ribuan di kamar gitu ya jadi tulisan i love you kan gitu kata ya. istri romantis banget kan tuh ya? orang ngurus oh, 100 ribuan disusun katanya istri enggak pakai batang emas aja bi ya iya gitu ya Ya, gede lagi modalnya gitu. Banyak cara untuk bisa menyenangkan pasangan. Di sinilah kita berbicara tentang masalah adab. Dan adab ini adalah tiang. Tiang yang menyangga pondasi dalam rumah. Ketika tiang ini apa? dirusak karena kita tidak beradab, maka itulah menjaga menghilangkan pondasi rumah tangga. Keberkahan dicabut, ya. Ketika tidak ada adab antar pasangan, maka tidak keberkahan juga hilang. Sehingga akhirnya keberkahan itulah yang membuat akhirnya ikatan hati pasutri menjadi rusak. Maka penting bagi kita memahami adab. Salah satunya adalah memahami peran masing-masing di dalam hubungan pasutri. Peran inilah yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalani adab Asal kita tahu posisi kita yang disebutkan dalam Al-Quran itu berbeda Laisa ya, Laki-laki tidak sama dengan perempuan Maka masing-masing punya posisi yang jika dipahami dan dijalani dengan benar Insya Allah itulah tertegaknya adab Maka pelanggaran adab biasanya pelanggaran tentang masalah peran Pelanggaran masalah peran <tuh> Al-Qur'an minimal memuat ada relasi pasutri itu ada 4. Minimal ada 4. Dua yang pertama yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan relasi yang sifatnya superior inferior atau istilahnya sub, apa superordinat subordinat ada dari atas bawah. Ya, ada jalur komando. Dua berikutnya yang akan kita bahas itu relasi pasutri yang sifatnya setara, maka fleksibel ada kalanya ada instruksi, ada kalanya ada sifatnya kesetah kesetaraan. Ada empat di sini. Apa saja itu? Yang pertama peran yang dijelus jelaskan dalam Al Quran adalah arrijalu kawamuna alan nisa bima fat dalallabahum alabak. Ya di sini lelaki atau dalam hal ini ada suami adalah kawam Ya, kita pernah bahas masalah qawam ini sementara perempuan adalah yang dipimpin, ya. Qawam itu maknanya yang disebutkan ya, oleh para ulama bermula dari kata qiwam bil kasroh au qawam bil fathah. Qiwam itu maknanya adalah makanan yang buat manusia tegak berdiri. laki sebagai qawam fungsinya seperti makanan bagi tubuh. Tubuh tanpa makanan menjadi lemas Menjadi capek Menjadi tidak berenergi Ketika ada makanan maka fit Dan dia siap melakukan aktivitas Begitulah sejatinya Peran laki-laki terhadap istrinya Jika menjalani fungsi kawam Maka dia bisa Memberikan energi kepada istri Dimana istri Yang biasanya kalimatnya Kelukesah, pesimis ya Dirasa gelap Situasi mentok untuk cari solusi suami punya jiwa koam maka memberikan energi sehingga memunculkan jiwa optimis bukan kebalikannya malah ada suami yang justru ketika istrinya kalau kesadinya malah bikin nambah beban malah bikin stres ya yang membuat istrinya makin mundur malah makin stres ya udah istri lagi hamil berat Tiba-tiba di fornis harus cesar. Si suami pulang bilang, "Aduh, mana tagihan motor enggak ada, kamu cesar juga lagi." Ya, mana mobil juga, apa mana rumah juga iurannya juga belum kebayar. Listrik belum ada. Ya, gimana ya? Kamu bisa enggak cari pinjaman? Ya, kalau enggak udah enggak usah lahir deh, gugurin aja kan ada yang kayak gitu. Ada enggak gitu? Karena enggak punya jiwa kewam, itu yang terjadi, maka banyak yang beban untuk urusan nafkah justru di istri, istri yang menanggung biaya untuk anaknya. Sekolah di mana kamu aja yang cari. Akibat itulah kenapa akhirnya suami tidak lagi dipandang. Kenapa? Karena jiwa kuamnya hilang. Ya, yeah. ini juga rusaknya mulai dari situ. Berikutnya ada bil fathah mananya adil dan seimbang. Ya, makna adil dan seimbang itulah yang membuat laki-laki, ya, bisa menjalani peran sebagai pemimpin. Karena salah satu, apa, karakter pemimpin harus adil. Kenapa kepemimpinan itu harus dimiliki laki-laki? Karena dia mampu menjalani peran sescape apapun di luar maupun di dalam dengan baik dan imbang. Ya, perannya sebagai seorang bos di perusahaan kalau dia punya jika Qawam dia bisa menjadi suami atau ayah yang baik di dalam rumah tangga berikutnya mananya Al-Qayyim adalah sebagai tuan atau pemimpin dari makna dasar Qawam itu maka para ulama menyimpulkan Qawam itu fungsinya menegakkan menjadikan, membentuk, meningkatkan yang berarti menjadikan suami itu kuat, tangguh, dan survive Disinilah sejatinya bahwa wajar kalau istri itu sering bercerita hal yang keluh kesah. Sedih. Ya. Dan dia hanya bisa bercerita kalau ngelihat suaminya itu orang yang tegar. Tapi kalau suaminya adalah orang yang cengeng yang justru belum istri cerita nangisnya udah lebih banyak dulu suaminya. Kan ada ya, suaminya lebih melankolik. Baru mau cerita, Mas, aku mau bicara. Apalagi kan ada gitu ya. Udah stres duluan. Maka inilah kenapa biasanya sudah mulai rusak rumah tangga kayak gini. Udah gitu ada yang akhirnya si istri mengambil alih peran di dalam rumah. Mengambil, mengambil alih. Ya, sehingga rusaknya dimulai dari istri mengambil alih. Dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai ibu. Ya, suaminya dikendalikan. Anak pun akhirnya belajar untuk tidak taat sama ayahnya sebagai Authority of rule sebagai otoritas aturan. Ya. Saya ingat pernah menangani kasus seorang anak yang sangat apa bisa dibilang sangat eh, apa reaktif sangat mudah marah, bahkan menguji kesabaran bapaknya itu. Jadi kalau malam dia malam maghrib justru dia nyetel eh, apa lagu Kobe Junior kencang-kencang. Ya, Jadi orang azan malah kenceng-kenceng. Bapaknya nggak tahan, langsung diingetin, matiin. Dia malah cuek aja. Ya Cuek, nggak mau dengerin, akhirnya bapaknya marah, dimatiin paksa, dia ngelawan. Kok dimatiin? Ya, padahal anaknya masih SD. Akhirnya bapaknya megang, anaknya ini gigit tangan bapaknya. Bapaknya refleks, mengatakan, kamu kok begitu? Langsung dia teriak, manggil ibunya, ibu! Ibunya turun, langsung bilang, Ih, bapak kok begitu sama anak? Kasar. Enggak boleh begitu, enggak paham aja kok anak itu. Enggak, ini asalnya dia mau gigit aku sebagai eh Enggak boleh gitu Bapak. Akhirnya anak ini tawa cekiki, kan? Dia tahu bagaimana melanggar aturan, caranya adalah menaklukkan Bapaknya lewat ibunya. Ya? Nampar Bapak lewat tangan Ibu. Pintar. Dan itu pola yang dipelajari. Oleh anak ini, saya ketika saya baca ini, wah pintar sekali ini anak. Maka ketika konseling saya tanya, Kok bisa begitu? Ya aku mah gampang. Kalau papa marah tinggal bilang aja. Minta tolong sama ibu. Bapak kalau marah teh ibunya yang turun. Ibunya gak tega. Ibunya kan gak bisa ngeliat anaknya nangis. Akhirnya bapaknya yang disalahin. Akhirnya bapaknya diem. Akhirnya aturan pun gak tegak. Jadilah anak ini penguasa dalam rumah karena tahu cerdas cara mengendalikan bapak. Bapaknya dikenalikan ibunya. ya Kerusakan pertama itu. Ya, kerusakan pertama, kenapa anak melanggar aturan? Karena juga melihat bahwa fungsi penegak aturan tidak dibapa. Saya pernah sampaikan kan bahwa sekarang ini terjadi role split. Tahu role split? Tertukar ya peran ya, Bukan hanya putri yang tertukar itu peran misalkan tertukar. Ya, kalau di masjid sendal tertukar kan gitu ya. Ini peran tertukar. Peran tertukar itu ditandai fungsi ibu yang Sejatinya al-Wadud ya kan ibu itu fungsinya apa? Al-Wadud. Ya, tazawwaju waduda walud. Wadud itu punya jiwa kasih sayang lebih. Sementara ayah itu al-Qawwam. Salah satu fungsi al-Qawwam adalah taqwiimun menegakkan aturan. Sekarang tuh di era sekarang banyak ibu yang kebalik, ibu yang banyak menegakkan aturan di rumah. Ya, anak baru pulang, "Eh, ingat ya, nanti main PS-nya boleh lebih dari 2 jam. Nanti jam 2 pas, nanti apa?" Gila, bapaknya pulang. Papa, aku main PS Boleh. Ayo dengan papa. Papa enak kalau sama papa. Apa-apa boleh. Kalau sama mama rewel. Rollsplit ini dampaknya apa? Anak menjadikan ibu sebagai musuh. Sehingga ketika tumbuh remaja tidak dekat dengan ibunya, dan akhirnya karena dia tahu ibu sering di rumah, dia malas pulang. Sementara bapak berpikir itu tanggung jawab kamu. Karena salah satu yang hilang dari bapak ini adalah tidak menegakkan aturan. Kenapa? Sejatinya bapaklah yang bilang, "Nak, bapak dengar dari ini kamu pulang apa? Pulang malam-malam. Ingat, bapak kalau kamu pulang malam lagi, handphone bapak ambil." Terus dia nangis, "Tapi enggak, tapi kok giripan?" Dia nangis, "Biarin, ambil." Terus dia ngadu sama ibunya. Ibunya inilah yang meluk, "Sabar, Yando." Iya. Bapak enak begitu, tapi bapak saya, tapi gini, iya sabar. Ini kalau sekarang makanya dia ada tempat untuk di untuk bersandar. Kalau sekarang dia nangis mau meluk siapa? Meluk guling. Orang sumber nangisnya sama ibunya. Awalnya sama ibunya. Maka saya katakan salah satu hilangnya kowam di dalam rumah ketika aturan ibu yang ngambil. Berarti ibu jangan ngambil jantannya bapak. Karena kalau ibu ngambil ini siap-siaplah hilanglah fungsi al wadud ibu. Anak lebih betah sama orang lain. Enak sama temannya curhat, dipahami. Berarti ibu boleh enggak enggak boleh, tapi sumber aturan dari bapak. Caranya gimana? Kalau ibu ada sesuatu enggak suka, diskusi dulu. Pah, anak kita kok gini banget ya? Apa sering banget gini-gini-gini-gini Terus menurut ibu gimana? Gini deh, Pah. Kita bikin aturan nonton TV-nya tidak boleh dalam kamar. Kita di luar. Bapaknya bilang, Nak, Ayah, Lihat kayaknya kamu kok berkali-kali pelajaran terganggu. Kalau di kamar malah nonton TV. Maaf ya nak, Untuk hari ini TV taruh di luar. Tapi kan enggak? Ini aturan dari ayah. Nangis dia. Padahal aturan dari ibu. Ibunya lah yang melu Sabar nak, Yuk kita jalani dulu disinilah sejatinya peran ya jadi ingin saya katakan bahwa Adab ini bermula dari peran sehingga betapa banyak anak bermasalah ini karena salah peran ya ibu udah dikenal sebagai cerewet ya yang disebut dengan mother distress itu atau parent distress itu bermula dari ibu yang fungsi alwadud fungsi rasa nyamannya udah hilang. Jarang meluk tapi banyak ngomel. Jarang membelai tapi banyak mencubit. Ya, ini yang harus dipahami. Ayah juga harusnya sudah mulai banyak me -men meluruskan, menegakkan. Yang berikutnya Nisaoukum hatthul lakum fa tuharsakum an nasyithum. Ayat ini sudah sering kita mungkin dengar. Istri istrimu ibarat ladang, ya maka datangilah ia dari arah manapun yang kamu suka. Ayat ini memang kalau kita bahas dari asbabnya, asbab bunuzulnya terkait dengan hubungan seksual, di mana para sahabat ada yang mengadukan merasa bersalah karena berstubuh dengan istrinya dengan posisi yang eh, yang berbeda dari yang biasa. Maka keluarlah ayat ini mengatakan boleh. Mestubuhinya dari jalan manapun selama lawat jalan yang sah yaitu di liang kemaluan. Namun istilah ladang bagi perempuan dan petani bagi laki-laki ini memiliki nilai filosofis di mana bawah ketika seorang lelaki menjadi petani, perempuan menjadi yang namanya ladang maka disinilah peran petani ini diuji bawah hasil dari benih berupa panen raya di ladang itu itu hanya bisa dilakukan jika petani ini menjalankan fungsinya dengan baik. Apa itu pertama inanya petani kalau pengen ladangnya itu tumbuh tanaman yang baik enggak mungkin datangnya sebulan sekali. Ya, naruh benih sekarang, terus sebulan lagi tengok udah, kalau dia ngurusin nih hancur nih. Perasaan naruh benih jagung di sini perasaan naruh enggak mungkin. Lihat petani dia intens pagi kemudian siang. Artinya apa? Di sinilah seorang lelaki kalau ingin terjadi buah dari cinta yang besar dari istrinya, maka dia harus intens berkomunikasi dengan istrinya. Intens berinteraksi, menjaga sebagaimana petani dia melindungi karena bisa jadi ada hama. Ada uh, hama wereng atau tikus yang merusak, maka dia bikin border, bikin berbagai macam cara untuk menghalangi itu. Intens. Kadang ada suami, <tuh> mohon maaf, yang tidak tahu bahwa ada penghalang yang membuat istrinya itu akhirnya di, di setelah menikah cintanya justru menyusut. Disinilah kita pahami bahwa. Panen raya bagi suami yang menjalankan fungsi petani adalah yaitu beberapa bulan dia akan mendapatkan cinta yang bertambah dari istrinya. Itulah kenapa saya katakan wanita itu awal-awal menikah tidak lantas mencintai 100%. Dia ibaratnya menunggu garapan dari suaminya. Itulah kenapa 3 bulan pertama ini 3 bulan pembuktian. Bagaimana suami sungguh-sungguh membuktikan sebagai petani yang baik. Maka ketika tiga bulan ini dijalani, maka dia akan, si perempuan tumbuhlah benih-benih cinta, bahkan semakin kuat menjadi sebuah buah atau menjadi uh, pohon yang baik. Itulah kalau suami di awal-awal tidak mampu ya untuk membuktikan sebagai petani yang baik, maka rusak. Tidak bisa memanen. Makanya pesannya adalah sungguh-sungguh memanen salah satunya berkorban menunjukkan cinta pengorbanan nanti lama-lama juga istrinya tahu memang dia mencintai tulus itu cara yang diajarkan oleh Islam ya? bertahap tidak langsung nikah langsung berharap istri mencintai, tidak, buktu-waktu pembuktian, bahkan bisa jadi tidak hanya tiga bulan, buahnya ini bisa jadi tumbuh mungkin bertahun-tahun baru sadar ketika suaminya konsisten Ya menjaga perasaannya, Subhanallah. Ya, salah seorang syekh di Saudi pernah bercerita seorang suami ya kisah nyata ya yang kuliah kebetulan sudah berkuliah menempuh bejendjang S1, S2, S3 di Jeddah. Ya, beliau menikah dengan seorang wanita eh, cantik. Eh, lima tahun pernikahannya ini tidak juga dikarunia anak, tidak memiliki anak. Akibatnya si istri berpikir ini ada yang gak beres nih. Dia langsung minta suaminya untuk periksa ke dokter. ya Si suami mengatakan sabar. ya Suami tahu bahwa bisa sebenarnya dia mencuriga istrinya ada penyakit. Tapi dia gak ingin menyakiti perasaan istrinya. Sampai istrinya memaksa diteslah sama dokter. Singkat kata, akhirnya hasilnya keluar. Si suami sebelum diumumkan, dia bilang sama dokternya. Kalau ternyata yang sakit itu adalah saya, atau yang bermasalah saya, maka saya akan istirjainna lillah wa ina adli roji'un. Tapi kalau ternyata yang ternyata bermasalah adalah istri saya, tolong sampaikan jangan dia. Bilang aja saya. Saya tahu istri saya ini wanita yang rapuh perasaannya. Kalau tiba-tiba dinyatakan kamu mandul sama dokter Maka betapa dia rusak, pahat, hancur hatinya Maka biarlah saya menanggung itu Maka dokter memberitahu sebenarnya memang istri kamu Sudah, innalillah Maka ketika dikumpulkan, ketika suami istri kumpul Dokter langsung mengatakan sebagai pesan suami Yang bermasalah dalam masalah ini adalah suami anda Maka si suami langsung atas mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si istri langsung mengatakan oh, pantas aja. Wah, ya. oh, udah berapa tahun Tidak punya anak ternyata di kamu. Ya, sampai si suami bilang sabar sayang, beri kesempatan aku untuk berobat. Beri kesempatan aku untuk berobat. Ya, si istri akhirnya beri kesempatan. Padahal sebenarnya suami ini disebutkan mencari cara untuk memberikan obat kepada si istri. Salah satunya ramuan yang dimasukkan ke air Ya setiap malam harus diminum istrinya, sebenarnya itu minuman biasa saya, si istrinya merasa minuman biasa saya, padahal ada obatnya. Setahun, dua tahun, enggak juga hamil. Si istri langsung langsung meminta cerai. Dia berpikir suaminya sumbernya, padahal sumbernya adalah di diri dia. Dia bilang, saya pengen cerai. Cerai. Lantas suami mengatakan, sabar, saya beri kesempatan. Aku, aku pengen punya anak, aku keburu tua, enggak bisa ngelahirin lagi. Sabar, beri kesempatan. Cerekan aku, tidak bisa, sabar. Akhirnya si suami jadikan setahun lagi. Sampai perjalanan, sampai 8 tahun, si istrinya ternyata sakit. karena kepikiran yang Pem punya anak, ternyata mendapatkan menurut dia suaminya mandul. Ya, Apa yang terjadi? Dia akhirnya sakit. Ternyata mengakibatkan ginjalnya rusak. Sehingga dia marah-marah sama suaminya di rumah sakit, "Ini gara-gara kamu enggak cerain aku. Aku udah pengen punya anak, kamu jelas-jelas mandul." Masih aja. Si istri suami menjaga, betul. nggak mau. Maka apa yang terjadi? Lantas dia bilang, "Aku harus diganti ginjalnya itu harus dioperasi." Suami bilang, "Aku akan cari donor, donaturnya, donornya." Maka suami keluar mencari sebenarnya dia datangi dokternya dia bilang tolong ambil ginjal saya kemudian tapi jangan sampaikan itu dulu ke istri saya sungguhnya emosinya tidak stabil nanti ada waktunya bayangkan bu udah dia disebut mandul dia berkorban untuk ginjalnya diambil Kemudian operasi berjalan lancar, si istri suami gak mendampingi. Si istri marah, emang suami gak tahu diri. Karena suaminya dirawat di ruang sebelah dalam keadaan habis operasi, habis ginca diambil. Perawatan. Ya, si istrinya udah sehat, suaminya belum. Singkat kata, akhirnya si istri bilang, udahlah pulang aja, emang kebetulan nih. Pengen menggugat cerai ke pengadilan. Jadi akhirnya dia berpikir suami yang gak peduli, dia sakit. Ginjalnya dia pikir dia orang Dia pulang dia ingin menggugat cerai Ketika dia pulang dia membereskan Berkas-berkas itu Dia datang ke rumah Dia demuin sebuah lemari Yang isinya berkas-berkas itu Ternyata ada surat Diari yang belum selesai ditulis Diari ini Isinya sebenarnya sebuah doa Dari suaminya Doa ini sungguh menyentuh kata uh, Syekh yang menceritainya Syekh Robi Namanya Karena suami ini bercerita, ya, ya Allah, sungguhnya engkau tahu bahwa aku begitu mencintai istriku. Sungguh engkau tahu bahwa aku tak ingin merukai perasaannya. Maka saat difonis dia mandul, aku berharap dokter yang memfonis adalah diriku. Sehingga karena itulah dia merasa akulah yang bersalah. Dia membuat dia menggugat cerai aku. Aku berusaha mempertahankan pernikahan ini demi jaga perasaan ini. Tapi karena dia kepikiran terus akhirnya dia sakit sampai ginjalnya rusak. Dan demi Allah dan demi kau ya Allah, aku rela mengorbankan ginjalku semata-mata karena aku ingin ini jadi pintu surga bagiku. Ingin jadi pintu surga bagiku. Maka ya Allah kalaupun har aku tidak sempat bertemu dengan istriku Maka aku harapkan kami bisa bersatu kembali di surga. Kemudian tulis, ketika istri ini membaca, istri ini meraung-raung. Menangis sejadi-jadinya. Dia luar biasa, dia telepon suaminya, suaminya gak diangkat. Karena memang di rumah sakit. Kemudian barulah dia tahu suaminya rumah sakit. Dia nangis ya Dia merasa menyesal, ternyata selama ini bertahun-tahun dialah pihak yang sebenarnya merasa bersyukur punya suami seperti ini bahkan Syekh Robi bercerita bahwa setelah itu istrinya berkisah tiga bulan dia tidak berani memandang wajah suaminya sebab apa dia bilang saya sedang menikahi seorang malaikat sosok malaikat yang hatinya begitu mulia maka bagaimana tidak saya harus taat kepadanya sebab dia menjaga perasaan saya bertahun-tahun lamanya maka dia bilang saya ingin mengabdikan hidup saya untuk menjadi istri yang soleh Allah takdirkan setelah itu akhirnya si wanita ini hamil dan disebutkan anaknya sudah tiga perempuan semuanya nah inilah gambaran bahwa memang menumbuhkan cinta pada pasangan itu gak bisa instan seperti petani ada buahnya, ada masa panennya ya itulah yang kita pelajari di kajian ini. dua peran. Berikutnya barulah kita pahami peran yang sifatnya relasional. Hunnal libasul lakum wa antum libasul <tuh> lahun. Mereka, istri-istri kalian ibarat pakaian. Ya. dan kalian juga ibarat pakaian bagi mereka. Ya, kita sering mendengar istilah ini bahwa suami istri ibarat pakaian. Artinya apa? Bahwa sama-sama punya fungsi melindungi. Pakaian itu menahan dari panas. Pakaian itu menahan dari cuaca dingin. Suami dan istri menjaga supaya istrinya tidak kepanasan atau suaminya tidak kedinginan sama-sama. Maksudnya panas dan dingin tentu saja adalah melindungi dalam pengertian dari pengaruh buruk lingkungan. Maka Rasulullah SAW saja saat konflik pun tetap melindungi istrinya. Ya, disebutkan dalam kisah ketika Aisyah menuntut, ya, diberikan harta yang berlebih. Karena dia merasa dia dinikahi masih perawan yang lain janda. Maka dia minta supaya dia diberikan yang hak yang lebih. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah tidak mampu mengabulkannya. Maka terjadilah perselisihan. Yang membuat Aisyah meminta ada mediator. Ada fasilitator. Ditunjuklah Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat Rasul sekaligus mertua atau ayah dari Aisyah. Radul anha. Saat Abu Bakar datang menjadi hakim, maka Abu Bakar minta kesaksian dari kedua belah pihak. Yang pertama kali diminta adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah diminta, Rasulullah ngomongnya suaranya lembut, pelan, karena sedih. Nah, Aisyah saat itu emosinya naik. Lantas dia mengatakan, naikkan suara, fow, naikkan suaramu, naik. Naik desibelnya. Maka Abu Bakar marah karena melihat Aisyah ngomongnya tinggi di depan suaminya. Maka dengan refleks dia menampar, Latar faisautik ala nabi, Dan jangan kamu tinggikan suaramu di depan nabi. Ditampar. Saat ditampar itulah, Rasulullah terkaget lantas memegang tangan Abu Bakar, didoronglah Abu Bakar. Jadi bayangkan lagi konflik, istrinya dizolimi bukannya senang. Nggak bilang, bantai terus Abu Bakar. Ya, injek terus. Ya. Nabi dilawan. Nggak gitu. Kadang ada loh pasutri, ya kalau konflik istrinya nggak makan, sakit bodoh amat. Ya, sakit-sakit loh. Ngelakuan sih Mas suami. Ini yang bahaya. Dia rusak lah tadi fungsi pakaian tadi. Ya, lagi ribut ya, berantem nurunin istrinya di tengah jalan. Ada sampai membuat istrinya bingung. Suami yang terbaik adalah kau pun berantem kopi nurunin istrinya mana? Di hotel karo. Ya, nih, ada hotel Four season taruh di sini kamar udah yang kamar presiden suite kan udah kamu di sini aja. Kalau mau nangis-nangis galau-galau ternyata. Atau kalau dia istrinya mau ngambek nggak mau pulang mang dia diteleponlah Silverbird atau Tiara Express kan gitu ya. Nih kamu khusus buat kamu. Jadi tetap ada fungsi jangan dibiarin udah bodoh amat ketabrak kereta ketabrak kereta. Inilah hilang fungsi pakaian. Rasul saat istrinya ditampar itu dia langsung mendorong Abu Bakar maka dia bilang nggak butuh lagi Perwa, apa penghakiman dari Abu Bakar. Maka dengan refleks Rasulullah menyobek. Ya. Jadi menyobek gamisnya disebutkan dalam riwayat. Maka gamis itu yang robek tadi dipakai untuk ngelap darah yang mengucur dari bibirnya Aisyah. So sweet. Sangat romantis. Maka ditanya apakah engkau masih ingin membuatku ya Aisyah? Tidak. Karena cukuplah apa yang kau lakukan ini sebagai keistimewaan untukku. Jadi kalau kita lihat inilah fungsi pakaian melindungi maka dalam kondisi apapun melindungi meskipun lagi ribut orang lain mengganggu itu nggak boleh meskipun kesal sama istri ya melindungi tetap harus nanya udah makan belum ya jangan bertanya udah makan belum itu racun banyak kan ada gitu ya? kan ada gitu ya? nah kan disini kasih racun sekalian hanya oke yang kedua namanya pakaian itu menutup aurat pakaian yang kita pakai, fungsi menutup aurat ya, supaya tidak kelihatan, supaya tidak sampai malu, maka sejatinya suami istri menjaga aurat tidak menceritakan keburukan pasangan ke pihak yang tidak tepat ya, kadang menceritakan ya, lagi diskusi, ngobrol ya, ya, tentang keburukan istri istri gue bawel banget kalau udah marah, udah kayak apa gitu ya. si istri juga bilang, ih suami gue kalau ngorok kayak stereo Ya kenceng banget gitu diceritain. Ya. Jadi kadang keburukan keburukan ini nggak sadar kita ceritain. Maka haram hukumnya menceritakan keburukan suami atau istri ke teman terbaik sekalipun, kecuali untuk mencari solusi berkaitan dengan masalahnya. Misalnya menceritakan bahwa istri, istri, istri suaminya lemas rahwat ceritanya harus yang benar sama dokter. Jangan cerita sama orang yang enggak ngerti buat apa. Inilah yang merusak adab. Berikutnya yang ketiga, pakaian itu meningkatkan citra diri. Ya, elegannya kita ditentukan oleh pakaian kita. Sekaya apapun kita kalau pakaiannya lusuh, orang enggak percaya. Ya, sehebat apapun derajat kita, kalau pakaiannya ya kelihatan ya apa sobek, kotor, orang enggak percaya maka sejatinya pasangan itu meningkatkan citra diri keberadaan suami meningkatkan citra diri istrinya sehingga istri merasa weh hebat banget istrinya ya karena ngeliat suaminya dandanannya menarik jangan ada yang kebalik malah ada pasangan setelah menikah malu bawa pasangannya kondangan bikin malu ya pakainya sembarangan beli jilbab gambar hello kitty kan gitu ya males banget Ya, makanya suami malas karena berdandannya udah udah merusak suasana batin suami inilah kenapa saya katakan para ibu para muslimah ya kenapa rumusnya kan sederhana makanlah sesuai selera kita berpakaianlah sesuai selera pasangan jadi rumusnya makan selera kita tapi pakaian berdandan selera pasangan ada istri ngasih kejutan mau rambutnya misalnya diwarnai dicat sebagainya tanpa ngomong suami Ketika suami datang terkaget, penampakan kan gitu ya. odeh ondeh dari -ode, mana, karena gak ngomong. Bisa jadi suaminya senangnya sederhana aja. Malah kebalik ya, itu yang sering disampaikan di warna-warna ustad. Kalau kondangan istri dandanannya luar biasa menarik. Di rumah cuma pakai daster bolong-bolong. Ya, rambutnya panjang, untung masih napak kalau gak dianggap susah anak kan gitu ya. ya, Jadi dibilang masih gak gitu. Gila, kadang mandinya udah jarang, jelek-jeleknya buat sih, itulah kenapa berdandanlah untuk pasangan. Makanya kalau nyukur rambut para suami salah satunya adalah ajak istri. Kalau ditanya sama tukang cukur, stylenya gimana Pak? Tanya istri saya, dia yang lebih suka mau dibotakin apa enggak terserah orang nyamannya dia. Ya makanya berpakaian sesuai pasangan. Ya. Rasulullah pernah mencontohkan ya Ibnu Hibban menceritakan Rasulullah kalau menyukur jenggotnya diambil tangan Aisyah. Ya Rasul kalau merapikan jenggotnya seberapa panjang cukur diambil tangan Aisyah, seberapa maunya Aisyah. Sehingga Aisyah dicukur barulah di itulah patokannya Aisyah maunya segitu. Ini meningkatkan cerita dia sehingga senang gitu. Istri senang bawa suaminya karena sesuai dia nyaman pakainya itu membuat bergairah. Jadi membuat pakaian itu pun nanya istri kalau mau pakaian atau berinovasi dalam hal dan mau pakai eyeliner apa maskara dan sejenisnya. Saya nggak tahu, pokoknya itu izinlah sama suami. Nyaman nggak kamu mas? Ya, jangan sampai suami justru horror ngelihatnya. Ya, kok jadi ada Anabel gitu ya, serem banget. Jadi jangan sampai seperti itu. Berikutnya pakaian itu harus menyesuaikan waktu dan tempat. Di rumah ada pakaian rumah. Di kantor ada pakaian kantor. Di kondangan ada pakaian kondangan. Di kamar tidur pun ada pakaiannya. Akan terjadi suasana rusak kalau pakaian kantor dipakai di kamar atau pakaian tempat tidur dipakai di kantor. Enggak oh, suka maknanya apa karena fungsi suami istri adalah pakaian harus belajar memahami konteks dan kondisi. Maksudnya harus pandai-pandai membaca ini perannya apa nih. Kadang ada kita yang perannya enggak berubah aja. Si istri suatu hari bermesraan ya, dia cerita, "Mas nanti liburan kita ke Bali ya," gitu. Ini peran dia peran pacar si suami karena di, di kantornya akuntan perannya enggak berubah, di rumah masih akuntan juga. Maaf sayang, pengeluaran bulan ini agak defisit. Aku butuh subsidi silangan gitu. Jadi jadi kata Ustaz, "Ma, ah, kamu enggak mesra-mesra karena enggak pas." Ustaz di luar, di pades saat bersama istri, istri lihat perannya. Jadi pacar nih, maka jangan berpikirnya peran Ustaz lagi. Mas, nanti kan gini-gini nih ya. Keluar ayat Kalau Allah ta'ala Fikita bilikari Lah <SILENCIO> lah Mau diruk ya Kan gitu ya <SILENCIO> Karena ustadznya Gak tahu diri Ini ayat Kapan dipakainya Harusnya kalau istilah Gitu Oh iya Maka saya selalu bilang Ada peran Ya perannya dia jadi ibu Misalnya ketika dia bawa Dia bilang Gak boleh Perannya jadi ibu Kita jadi peran Sebagai anak Pokoknya mas Kamu gak boleh makan Ini makanya Jadi ibu Iya, iya, biasa aja Ketika dia mengajak diskusi Misalnya perannya di sahabat Mas, menurut kamu gimana ya? Kan aku nih ditawarin pekerjaan gini Eh, peran sahabat Disinilah kita memahami peran Jangan pakaiannya Tidak ganti-ganti itu aja Ustadz kemana-mana, ustadz istri lagi ini Bawain ayat, kini bawain ayat Udah istri males Ya, jadi harus berubah. Sekali-sekali kita, wah oh, nih dia lagi bercerita, barulah kita nasihati. Kita jadi guru karena dia bertanya, ya bagaimana pendawa oh, buat jadi guru. Ketika dia memposisikan sebagai sahabat kita apa? Ketika jadi pacar kita sembilan, Insya Allah deh. Ya, mungkin abang nggak bisa bawa kamu bulan madu ke Bali, ke Singapura, tapi abang kan bawa kamu bulan madu ke surga. Kata istrinya bilang aja boke, Allah ngles gitu, yang namanya juga usahaan gitu ya. Jadi ini, ya, pas Sutri berapa kian? Yang keempat, inilah yang disebut Al Qur'an, Al Mukminun wal Al wal awal Mukminat tiba, aldo, lelaki Mukmin dan wanita Mukmina, sebagian mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain, saling tolong menolong. Maka pada saat relasi ini ada kalanya kita juga jangan saklek dalam job desk. Ah itu urusan kamu tuh cari nafkah. Tiba-tiba suami mohon maaf kena kecelakaan stroke. Bodoh amat kamu kena hisap Allah. Karena kamu gak nafkah aku. Loh orang lagi sakit kok. Disinilah fungsi tolong menolong. Tanggung jawab madrasah siapa? Istri. Iya tapi suami sadar diri bahwa dia juga harus mengasuh anaknya. Makanya ketika pulang, ternyata istrinya kelihatan suntuk. Dia nggak punya waktu untuk me-time. Untuk menyenangkan hatinya. Maka dia bilang, sini-sini, sini, anak sama aku aja. Ih, kamu. Nih, ini kartu kredit pakai. Ya, puas-puasin ya. ya. Itu. itu. Kalau belum habis, bilang ke abang. Kan gitu ya. Ya, tagihannya udah kemarin kan gitu ya. Kamu tinggal bayar ya kan gitu ya. Intinya adalah berbagi peran. Peran dominannya apa tetap? Peran dominannya tadi, tapi ketika ada situasi, jangan kita saklek. Ingat rumah tangga kita bukan keluarga pabrik yang ada job base-nya. Yang dimana suami saklek bahwa gua kan bagian distribusi. Urusan produksi, kalau misalnya ternyata barangnya jelek, itu salah. Salahin orang produksi begitu juga orang produksi ketika barangnya diproduksi banyak nggak laku di pasaran distributor atau marketingnya bodoh bego ini kan keluarga pabrik nggak peduli maka janganlah menyalahkan anak ketika eh, menyalahkan istri ketika misalnya anak prestasinya jelek kamu bisa nggak sih jadi ibunya yang bener apapun aku buka cabang kayak BRI kayak gitu gitu ya kayak Alfamart gitu Yang ada di setiap belokan kan gitu ya jadi gak begitu jadi tetap oh iya, yeah, berarti ada yang dievaluasi saling tolong, nolong karena itulah mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, inilah Adam empat peran inilah yang sejatinya menjadi kita memahami Adam jadi kita harus tahu, oh iya yeah, saya harus menolong suami saya mungkin dia butuh uh, manajer untuk urusan ini saya harus menolong istri saya Disinilah Islam begitu indahnya membahas masalah rumah tangga Sehingga rumah tangga jika dipenuhi dengan adab insyaallah Begitu indah, begitu romantis Itulah kenapa Hati-hatilah kalau terjadi gempa dalam rumah tangga Ini hadis tentang gempa ini ada dalam ruwati Rimezi Gempa secara umum ya Hadis ini berkisah di, dari seorang sahabat ya bernama Mus'ab bin Umar, Umayr ya dia bercerita bahwa ketika dia bersama uh, Abu Bakar dan Umar dia naik ke sebuah bukit nama bukit Sabir ya Gunung Sabir. Pada saat dia naik di atasnya tiba-tiba terjadi gempa. Ini kejadian alam. Nanti kita hubungkan gempa dalam rumah tangga. Tapi gempa sendiri kenapa terjadi dan bagaimana solusi gempa? Ya ketika terjadi gempa Rasul tidak kabur lantas menentakkan kakinya. Kemudian kata beliau uskut antai sabir inna fawqa ka annabi as-siddiq wa syuhada. Tenanglah wahai sabir di atas muka bumi-mu masih ada nabi, masih ada as-siddiq, masih ada asyuhada. Kemudian bukit sabir yang tadi gempa tiba-tiba tenang. Para ulama Menjadikan ini dalil bahawa Allah akan mendatangkan gempa ketika tiga peran ini hilang di dalam sebuah negara atau sebuah negeri. Pertama peran kenabian, yang kedua peran asyidik iaitu orang jujur, yang kedua peran ashuhadah as iaitu orang yang ikhlas berkorban. Tiga hal ini, ya dalam konteks maka ketika negeri kena gempa evaluasi mungkin peran kenabian, Amarmah Arif naik mukarang dijajak. Yang kedua orang jujur udah langka. Yang ketiga adalah orang syahid atau yang rela ikhlas berkorban untuk adin ini udah, udah sedikit banyaknya pragmatis. Ya, pragmatis semua. Ya, ngakunya aktivis Islam tapi pragmatis. Ngakunya ustaz tapi pragmatis. Ngakunya partai Islam tapi pragmatis. Udah enggak ada yang syuhada. Itulah gempa ditimpakan ke dalam negeri ini. Konteks kita membahasnya dalam rumah tangga. Maka kalau terjadi gempa apa penyebab gempa dan berumah tangga karena hilangnya tiga sosok ini juga hilangnya sosok nabi, ditandai boleh gak ada budaya amar-ma'ruf naimungkar suami males negar istri kebalikannya, istri bangun kesiangan, dibilang, biarin aja man. tanggung jawab dia sendiri, udah gede masih dibangunin segala oh, ini gak bener diingatin bangun deh eh, subuh suami pulang bawa harta yang syubhat bahkan haram. Istri malah bilang ya kapan lagi bisa nikmatin. Bukan salah saya, bukan. Mas jangan masukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kami. Ada budaya menasihati. Istri telepon lama ke teman SMA-nya, cowok. Ya, ketawa ketiwi Maka kita bilang aku cemburu, enggak suka. Dinasihati jawabnya ah biarin aja. Ketika sudah malas amar ma'ruf ini petaka pertama udah berpikir nafsi nafsi dah udah gede. yang kedua sidik kejujuran mulai udah nggak boleh ngelihat handphonenku ya private ya nggak boleh lagi gitu ya pokoknya kamu nggak boleh ngelihat chattinganku dan sebagainya aku nggak suka isi dompet nggak boleh lihat. ada yang begitu ya nggak boleh tahu pokoknya kamu taunya aja ini kalau udah gini si istri pun akhirnya masih hati udah nggak jujur ya belanja harus lapor ke suami. Sebenarnya cuma 570 ribu digenapin, jadi 600 ribu. Tadi mas, 600 ribu mas. Padahal masih sisa 30. Mula-mula dari sederhana seperti ini, inilah kerikil-kerikil yang akan mendatangkan gempa dan merumatangkan. Karena sudah mulai tidak jujur. udah mulai saling-saling membohongi, menutupi yang namanya uh, kebusukan masing-masing. Yang ketiga itu hilangnya sosok syuhada, ikhlas berkorban. Semuanya serba pamrih, ya selalu nyebutin jasa-jasanya. Aku tuh udah banting tulang, tau nggak untuk kamu? Ya kamu enak-enakan aja, manfaatin semua hartaku. Udah-udah, kalau aku nggak nikahin kamu udah jadi perawan tua, kamu kan gitu. Disebutin semua jasa-jasanya. Si istri pun nggak bilang Allah, bapakku tuh tau nggak? Ya modalin kamu kan bapak aku, eh? kamu tuh modal dengkul doang, iya, ke kemar aja ngelamar Surabaya ke Jakarta, utang, itu ya, itu masa mahar itu semua, jadi kalau udah menyebutkan jasa-jasa, menyebutkan kebaikan-kebaikan, aku tuh paling melakukan ini, ah ini lah, maka gempa terjadi karena tiga hal ini. Maka budayakan, kalau supaya tidak ingin ada gempa, oke okay, berarti apa? Pertama, budayakan aman ma'ruf. Nahi, ungkar. Ketika istri dandanannya menor, parfumnya kayak orang kecemplung sumur, ya jarak lima meter aja udah kecium, orang udah bisa menduga, maka si suami mengatakan, aku gak suka. Kemudian, kenapa sih mas, ini kan biar aku... Kan, si suami mengatakan, karena aku ingin... Kita bukan hanya jadi pengantin di dunia. Aku ingin kita jadi pengantin di surga. Karena itu aku maaf, aku agak bawel. Karena aku ingin bersama juga nanti di surga. Tolong rapikan jilbabmu. Gitu. Ketika suami mengatakan, tolong rapikan jilbabmu, alasannya karena pengen bersanding sama di surga. Tapi kok alasannya yang enggak ada hubungan dengan itu, ya, supaya enggak bikin malu aku atau supaya tambah cantik ini enggak? alasannya adalah karena aku ingin bersamamu surga. Ke kejujuran. Mau enggak mau pahit atau apapun sampaikan. Ya, mulai di awal berumah tangga jangan ada kebohongan-kebohongan. Ya, sehingga merasa dibohongin. Ya. Akhirnya bikin merasa kecewa sebagainya. Dulu bilangnya ternyata dia apa apa pengusaha kerja di Pertamina ternyata di SPBU. Iya benar juga. Kan Pertamina juga. Iya kan SPBU bagian pemasaran kan gitu ya. Saya eh, apa Pertamina bagian pemasaran ya, marketing. Berikutnya ikhlaslah berkorban. Tadi enggak usah ungkit-ungkit kebaikan kita lakukan sama pasangan, biarlah jadi pahala di depan Allah. Ya tidak perlu kita sebutkan aku tuh sudah berkorban ya. Banyak yang mengelamar aku ngantri. Ya. Ya, aku rela berkorban demi kamu gak begitu gak begitu karena kita diikat oleh akad saya pikir itu sebagai materi kita penguat kita ya supaya kita menjadikan rumah tangga kita senantiasa beradab maka keberkahan turun disitulah akhirnya <coughs> kita bisa mengatasi setiap konflik dengan baik mohon maaf jika ada yang salah bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ee bisa itu mudah-mudahan kita semoga bagi saudara-saudara bisa melakukan dari tadi tadi yang baru disampaikan dan bagi yang belum luarga mudah-mudahan jadi termotivasi untuk segera melaksanakan. Ya, jadi tadi Baik e, ibu bapa sekalian, kalau yang punjangan masih boleh tanya?Boleh, nah, boleh. Ya, paling seputar <laughs> nyarai jodoh ini. <gak> Baik e, untuk ibu bapa dan teman teman e, sekalian, silakan selagi ingin ditanya. Ada mana tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya menyampaikan hadis tentang hukuman memotong jenggot ini. Mulai mendalam ini hadis detailnya tidak reply-nya masih. Iya, itu bukan memotong ya, merapikan. Jadi kalau jenggot enggak boleh dipotong. Jadi dirapikan, Rasulullah pernah merapikan. Itu disebutkan oleh Ibn Hibban Tapi saya lupa dalam kitab apa Bagaimana Rasulullah Kalau merapikan jenggotnya yang panjang Salah satunya mengambil tangan Aisyah Untuk sebagai Membatasnya sampai batas mana Maka para ulama mengatakan Mencukur habis jenggot itu Hukumnya haram Ya, ya Ada juga mengatakan makruh Tapi saya lalu sepakat haram Maka yang boleh adalah merapikan Ya, jadi jangan sampai nanti bertanya dipahami Seolah-olah nanti hadis ini mengatakan jadi dalil Untuk itu Ada di dalam hadis riwayat Ibn Hibban Tapi mohon maaf saya lupa tentang bunyi hadisnya Tapi ini ada dalam uh, uh, pendapat beliau Wallahualaikum s.a.w <coughs> Baik, ada lagi? Silahkan ibu Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, kalau saya kepengen nyair uh, Kalau misalkan rumah tangga itu kan bisa kita ada didol sama istri gitu kan. Ya, kadang mungkin kalau kita perempuan ada pasannya uh, kita menstruasi pokoknya itu kan kondisi um, kita tidak stabil. Kadang-kadang -kadang hal seperti itu bisa memicu kita untuk menjadi sedikit emosi eh uh, eh saya sih kebetulan belum punya anak gitu, ya. Jadi mungkin kadang-kadang misalkan suami nanya atau lainnya uh, apa-apa kadang-kadang kita mulutnya lagi gak baik itu uh, agak sedikit kayak mukanya itu sedikit masam atau apa gitu ya ngeri untuk dosa gitu ya uh, maksudnya kita gak bermanis muka depan suami itu kan juga dosa ya stade ya. ini gimana ya stade ya, supaya kita nih yang cewek ini bisa sedikit uh, apa namanya ya memeredamkan uh, emosi kita supaya gak keluar kata-kata yang gak enak di depan suami saat kita juga lagi emosinya gak stabil gitu aja sih stade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa kadang wanita emosi karena memang jenuh terhadap situasi karena manajemen waktu dan perannya itu monoton. Yang pertama kali kita lakukan diskusi di awal-awal pernikahan kepada suami ada 4. 4 waktu yang harus diberikan hak seorang perempuan termasuk juga hak suami. Kalau empat waktu ini dipenuhi insya Allah itu membantu meminimalisir gejolak emosi. Yang pertama waktu kita bersama pasangan. Berdua saja. Ya, Ini meskipun sudah pengantin veteran. Ya, sudah 50 tahun menikah. Maka anak sudah banyak waktu bersama pasangan itu harus ada. Karena ini kebutuhan untuk perempuan Kebutuhan juga untuk suami Bukan hanya karena sekedar Pas lagi ingin bersetubuh, bukan Karena butuh untuk bicara Bercerita, berjalan bersama Menggenggam tangannya Ini harus dilakukan Artinya dalam sepekan Kita sama evolosiko, kita udah lama gak berdua ya Itu yang pertama Yang kedua, waktu bersama Keluarga Bersama-sama anak yang ketiga, waktu untuk menyendiri, me time Untuk dia bertahan nus Untuk dia, e, bagaimana dia bermunajat kepada Allah tanpa diganggu Bahkan dia melakukan kesenangan sendiri yang tanpa melanggar syariat Ya, sekedar dia maaf istri misalnya e, dipijat relaksasi Harus ada atau membaca buku hobinya tanpa dibebani dengan urus anak ya mungkin boleh untuk sementara anak dipegang sama suami dia istirahat sejenak gitu. Yang keempat, waktu dia untuk beraktivitas luar. Entah dia aktualisasi dirinya dalam bentuk menjadi guru atau dia e, bisnis online dan sejenisnya, itu empat. Minimal empat ini. Kalau ada satu yang kurang, maka menggeser waktu yang lain sehingga dampaknya ke emosi tadi nggak punya waktu menyendiri anak sarian gitu suami pulang nggak sempat megang akhirnya dia tarik nafas nggak ada yang satu lagi rewel atau nggak sempat waktu untuk punya kesenangan relaksasi diri ini ini empat waktu ini dulu e, lakukan ini di sebagai sebuah pola berikutnya bagaimana menyikapi pahami e, pada saat emosi sudah marah Kemarahan itu memang salah satunya kita harus sikapi dengan kesabaran. Dan kesabaran itu adalah sebuah proses sebagaimana kita nge-gym otot tubuh. Tidak mutlak langsung dapat kesabaran yang hakiki. Karena orang gak dapat langsung perut six-pack tuh itu kalau gak datang rutin. Maka kesabaran itu akan terlatih kalau kita bisa membaca polanya. Ini kalau begini ini terjadi, maka kita nak upgrade diri kita. Nih lap, cari apa penyebab marah. Saya misalnya ini diri saya. Saya tahu kalau saya misalnya dalam keadaan lapar, emosi gampang banget. saya jujur aja. Saya kalau lagi kedua, kalau saya lagi dalam keadaan lagi banyak pekerjaan, terus lagi banyak yang kerjakan deadline sebagainya sangat mudah. Di situ saya belajar Berarti apa yang harus saya lakukan kalau misalnya situasi ini muncul. Pertama, kalau saya lagi lapar saya cenderung diam. Segera cari. Ya karena kalau udah keluar loh, kalimatnya kalimat yang tidak rasional. Nah ibu sudah tahu berarti bahwa penyebabnya adalah menstruasi. Berarti harus dikomunikasikan. Agar apa suami paham bahwa apa yang lakukan ibu ini adalah bagian dari emosi apa hormon yang muncul. Akhirnya bahasa tubuhnya tidak nyaman. <tuh> itu yang paling. Yang ketiga belajar bermain peran. Saya katakan kadang kita sekesel-keselnya kita, tapi kalau sama klien tuh masih bisa tersenyum. Belajarlah sama Pramugari Garuda Lion Air itu. Saya tahu masalah keluarganya banyak mereka itu. Atau belajarlah sama customer service di sebuah bank atau teller. Masih sempat bilang selamat pagi gitu ya. Padahal sih sebuah customer minta ampun itu. Apalagi punya klien yang banyak bikin ribet. Ya udah anggaran dipotong ini sebagainya. Tapi masih bisa cuman ngasih. Pertanyaannya kenapa? Karena dia pandai bermain peran. Artinya kalau sama orang lain aja kita bisa sabar. Masa sama kerabat sendiri gak bisa. Berarti apa? Kita salah memanage sama orang lain bersenyum-senyum manis sama keluar kerabat sendiri berpahit-pahit muka. Ya, bermasa-masa muka. Kebalik seharusnya. Seharusnya. Karena Quran mengatakan wah tidak le kurba haqqohu. Berikanlah hak khususnya kepada kerabat terdekat. ama murid TK-nya ya di TK ada guru sama muridnya senyumnya. Sabar banget. Bila dengan anak sendiri main cubit, kamu ini bikin kamu itu. Saya bilang, mendingan tukeran anak aja deh. Ya, anak ibu dirawat semua orang, anak ini dirawat. ibu. Karena kadang kita sama anak -anak lain masih sabar. Maka yang benar itu adalah memahami bahwa dia lebih berhak dapat kesabaran. Ya, saya mengalami situasi ini juga, Bu. Saya dulu, <tuh> dalam konteksnya saya kenapa, saya punya adik. Yang waktu saya sudah mulai memahami Islam dan berdakwah, saya SMA itu sudah menjadi da'i. Jadi jenggot saya lebat dan saya sudah kuliah di Mahathalikmah. Jadi satu-satunya satu, -satu masih sois, eh, anak SMA sudah kuliah. Dan saya sudah jadi kepala sekolah, sebuah SD yang jenggot saya lebat. Orang bilang saya orang bermutu ya, bermuka tua maksudnya. <tuh> Karena saya memang sengaja dulu, lagi militan-militan ya kan, jenggot saya segini. SMA itu, saya pakai peci di kelas sehingga saya sudah di, menjadi uh, Ustadz di kampung saya ya saya kuliah pakai kata belece walaupun belum lulus SMA tapi sudah kuliah ma'ahat di Mampang <coughs> di Al-Hikmah nah karena itulah saya paling takut kalau adik saya dan egonya saya sebagai seorang Ustadz bikin malu saya makanya saya punya adik perempuan yang saya kasih ultimatum Keluar pakai jebak. Jangan bikin malu. Kan gitu nih. Egoisnya saya nih. Ya jujur aja nih. Egois egois banget nih. Terus adik saya nonton sinetron apa gitu di TV dulu. Terennya tren dulu. Para Mitarusadi itu apa. Di saya matiin. Dibilang jangan nonton gitu kan kamu tuh. Saya, saya bilang Gonsul Fikri Yahudi gitu. Pokoknya apa aja. Sampai adik saya itu merasa tertekan. Saya sih berpikirnya jangan bikin malu. Suatu hari dan inilah, saya puncak dari, saya ditampar oleh Allah. Adik saya izin untuk, ini kisahnya nyata. Adik saya izin untuk mau belajar kelompok. <coughs> Adik bungsu saya ini perempuan. Saya bilang waktu itu, boleh belajar kelompok, tapi pulang jam 7, belum ada handphone dulu kan. Perempuan enggak boleh pulang malam, jam 7 harus di rumah. Karena enggak ada handphone, ya kita waktu itu mengadakan kepercayaan. Jam tujuh depan rumah dia enggak datang, ditungguin. Jam lapan enggak datang. Kesel dan marah saya. Saya merasa sebagai abang enggak dihargai. Persis jam setengah sembilan atau jam sembilan dia pulang dalam keadaan ketakutan. Sebelum bercerita, masuk rumah saya sudah bentak. dia. Kamu! Bisa enggak sih dibilangin? Sudah dibilangin perempuan. Ketika saya mau nampar itulah, adik saya tiba-tiba dalam keadaan ketakutan mengatakan kenapa sih abang kau sama orang lain bisa sabar sama aku enggak abang punya binaan murid kau sama binaannya senyum sama aku enggak kenapa sih abang kalau sama binaan yang lain senyum sama aku enggak aku tuh adik aku berhak dapat kesabaran abang dalam keadaan takut nangis dia ngomong gitu justru saya tertahat Tangan saya itu gak bisa bergerak Saya selalu tampar gitu Benuk, Jujur aja Saya pembinaan saya Yang pacaran aja cerita Abis aja gini saya mesti bilang Ya Dalam keadaan itu saya marah Saya masuk ke kamar Saya banting semua yang ada di dalam kamar <tuh> Dan saya mendiamkan adik saya seminggu Tapi saya berpikir Kenapa ya Sampai singkat kata akhirnya saya berpikir, ini gak bisa lagi begini, adik saya benar, seharusnya dia lebih berhak dapat kesabaran saya dibandingkan murid-murid saya, binaan saya. Maka persis seminggu setelah itu saya peluk adik saya, saya nangis, tekad saya hari itu cuma satu, saya pengen adik saya jatuh cinta sama saya itu aja. Saya cuma bilang dah mati, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Meski kau tak cinta kepadaku. <laughs> saya bilang gitu aja. Pokoknya saya ingin kamu jatuh cinta sama saya. Makanya setelah itu saya berpikir berbeda. Dakwah saya pun gayanya berbeda. Saya ingin jatuh cinta dulu. Maka saya ajak adik saya keliling jalan-jalan. Dulu seperti pacar saya pelakukan. Dulu waktu ada film petualangan seri. Nah, jujurnya akhirnya saya nonton. Tahun berapa itu? 2001 ya. 2000. Ah, saya ajak adik saya nonton. Wah, uh, ngantri gitu. Senang ketawa pulang naik motor boncengan. Saya enggak ini, bahkan dia kan biasa pakai jilbab, saya pengen ngetes aja. Kalau enggak nyaman dicopot, enggak apa-apa dia gitu. Ya udah dicopot, nyesek juga nih dicopot sama dia. <tuh> Dan mati sabar. Karena ini belum berhenti. Saya bikin dia jatuh cinta, orang enggak udah jatuh cinta sampai. Tepatnya saya ajak dia Acara aksi mahasiswa. Palestine demo ikut. Gabung sama anak UNJ. Sama anak UI ikut. Saya waktu itu kuliah juga di UI. Sampai suatu hari. Pas dia ulang tahun. Dia cuma minta. Bang nanti kalau ulang tahun. Hadiahnya. enggak usah apa-apa ya. Beliin gamis yang panjang. Aku mau pakai. Kayak ahwat-ahwat. Yang di kampus itu. Waktu itu belum ada gamis. Untuk anak SMP. Anak SD. Saya berpikir apa ya, akhirnya dibeliin gamis Harus dijahit lagi, tapi dia paksa pakai itu sehingga gamis itu panjang luar biasa Tapi dia nyaman Dan dia akhirnya pakai jilbab yang panjang, jilbabnya itu sampai menutupi lututnya Dan dia pakai itu di sekolah Sampai akhirnya singkat kata dia menjadi aktivis di sekolahnya. dia Diteror sama gurunya Gara-gara jilbabnya paling lebar Dan lulus SMA dia minta untuk menikah Akhirnya saya nikahkan sama binaan saya di Kementerian Keuangan dia masuk UI, satu-satunya mahasiswa UI yang sudah menikah dan punya anak dan dia lulus sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu <coughs> dan adik saya menyatakan sebagai penghargaan ke saya, tanpa maksud saya meninggikan diri saya tapi dia bilang sama teman-temannya waktu didaulat <coughs> untuk bicara dia bilang terima kasih sama abang saya yang mengenalkan Islam dengan cinta saya mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim justru dari wajah abang saya. Saat itu saya menangis. Saya hanya berpikir kalau belasan tahun yang lalu saya tidak berubah dawah saya. Maka saya tidak melihat kebahagiaan. Hal inilah yang saya sampaikan ke istri saya. Bahawa orang terdekat lebih berhak dapat kesabaran kita. Makanya saya kadang adik saya yang sekarang ini pun udah punya, masih kadang ngeselin saya gitu. Masih, tapi saya berpikir Dia lebih berhak Kadang kita juga gak nyaman sama istri kok Gak paham banget Dia lebih berhak dapat kesabaran kita Saya selalu tanamkan itu Dia lebih berhak dapat tausia kita Dia lebih berhak dapat cinta kita yang tulus Maka kalau kita bisa bermuka-muka manis di depan klien berlatihlah Berlatihlah Untuk bermuka-muka manis di depan suami Anggap suami klien saat itu Ya. Wallahu ala <coughs> <coughs> ada lagi memang? yang ingin bertanya, sama kita cukupkan. Ada naya satu. Satu ada Waalaikumussalam salam menuturkan. Iya. Kadang emosi perempuan itu mengenal skala prioritas. Kemarahan yang kita sampaikan atau kesedihan berita buruk kita sampaikan, itu juga akan terhapus kalau kita menyampaikan berita buruk yang yang sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi ada seorang ustaz itu bercerita. Ketika <tuh> Dia ditelpon oleh rumah sakit Kalau mertua dia Bapak dari si istri itu meninggal Padahal bapak ini sangat dekat sekali sama Dia bingung gimana nyampeinnya Sementara dia di luar kota Maka ketika dia sampai rumah <coughs> Dia ngomong sama istrinya Sayang aku mau jujur sama kamu Ada yang mau sampein apa Kalau aku udah punya istri lagi Aku poligami, wah nangis istrinya, marahnya sel, sarian, marah begini utuk dirinya, oh, oh, oh, gitu ya, mau maaf gitu, nangis marah gitu, denger gitu itu, pas besok paginya istrinya masuk, oh jam satu aku, sebenarnya aku ingin katakan bahwa berita itu yang aku lakukan itu sebenarnya bohong, aku cuma mengatakan, cuma ada berita yang disampaikan ayahmu meninggal, tiba-tiba dia nggak nangis. Karena bagi dia berita yang lebih parah itu kalau suaminya nikah lagi. <laughs> Maka dia langsung, kapan bapak meninggal? Reaksinya enggak seperti saat suaminya dibilang menikah lagi. Waktu suami menikah lagi, di mana nangis? Gitu kan, gitu ya. Pas dibilang bahwa bapaknya meninggal, kapan bapak meninggal? Gitu doang, gitu, udah dipeluk. Tapi dia masih ada syukur. Berarti kamu gak jadi nih, gak nikah lagi kan? Enggak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi bapak meninggal ini ngomong alhamdulillah. <tuh> <tuh> Artinya, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, berarti ibu udah paham nih bu <tuh> Kalau menyampaikan cerita buruk, dikabarin paling gampang dulu. gitu ya. <tuh> Habis itu baru udah nangis lagi Artinya sebenarnya manajemennya, kalau memang harus disampaikan, yang kedua adalah Kalau kita menyampaikannya itu e, Membuat kerusakan Yang makin parah Karena menundanya Maka lebih baik kita membuat Mempercepat Masalah itu jangan sampai justru menunda-nunda Jadi lebih baik sampaikan Cuman mencari tekniknya Sesegera mungkin dan kedua Pahamilah, kalau untuk menyampaikan itu harus dalam kondisi emosi lagi stabil Karena kemarahannya atau reaksinya minimal tidak sedasyat saat dia ditimpa masalah yang sama Itulah pintarnya suami membaca dulu Ini kondisi istri lagi apa Makanya sebelum istri diajak eh, apa ceritakan itu, diajak belanja dulu Ya, ya. Dibeliin dulu Galaxy S5, kan gitu kan. Ya. Abis itu diceritain marah, ya kan dia nggak mau banting kan sayang kan baru beli kan. Minimal ada kondisi emosi. Ya. Tapi disampaikanlah seperti itu, ya kurang lebih seperti itu. Karena kemarahan kalau dibiarkan bahkan apalagi sesuatu yang aib dibiarkan tahun-tahun. Kecuali kalau yang disampaikan itu sesuatu yang baik yang ditunda itu. Kalau saya enggak ngomong kamu karena saya tahu. Kalau disampaikan malah ini bahaya buat tinggal. Maka ada suami yang lebih baik bertahan untuk menjaga rahasia bukan berbohong. Menjaga rahasia karena dia ingin menjadi seorang koam yang melindungi perasaan si istrinya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir itu saja udah jam 10 ya.